Mitra Business antara menulis, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar mengatakan, negara telah menghabiskan 14 triliun rupiah hanya untuk membahas 4.000 peraturan daerah yang pada akhirnya dibatalkan karena tidak memenuhi kualifikasi atau bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi salah satu contohnya, PERDA di Sumatera Utara yang menetapkan biaya perizinan dalam memulai usaha dikenakan 16 kali lipat lebih mahal pada hal instruksi Presiden mendorong adanya upaya mempercepat dan mengurangi biaya perizinan. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya telah tersambung dengan Direktur Agis Elektronik Bintoro Citrowirio. Pak Bintoro, apa komentar Anda melihat fenomena tersebut? Ini bukti bahwa koordinasi antara pemerintah kurang baik, sehingga daerah dengan eh, kantor pusat lah, ya itu kurang sinkron. Sebetulnya negara ini memerlukan investment dari luar. Tetapi masing-masing daerah itu berkepentingan agar kas-kas daerah itu terisi. Dengan eh, mereka mengadakan peraturan-peraturan eh, daerah sendiri-sendiri. Saya rasa bahwa memang pemerintah daerah itu tidak memikirkan jangka panjangnya. Sehingga untuk pengurusan-pengurusan pengurusan perizinan dan lain-lain mereka seenak-enaknya mematok harga yang sangat tinggi. Sehingga investasi dari luar itu tidak akan jalan. Akibatnya pasaran tenaga kerja itu tidak terserap. Jadi sebetulnya sebagai penguasa daerah diharapkan juga bahwa mereka itu melihat jangka panjang. Kalau ada investasi masuk, berarti ada pembangunan-pembangunan sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang memang masih cukup banyak. Mengapa sewaktu membuat PERDA, Pemda tidak melihat peraturan yang lebih tinggi terlebih dahulu agar tidak terjadi bentrok? Karena pemerintah daerah itu hanya memikirkan kas daerah, bagaimana supaya kas saya terisi, ini dipajekinlah, itu dipajekinlah. Dan mereka tidak memikirkan bahwa dalam jangka panjangnya itu tidak terjadi investasi di daerah. Nah ini yang susah itu loh. Jadi mereka hanya memikirkan hari ini dan besok. Udah, sesudah itu mereka nggak mikirin lagi. Lalu apa solusinya, Pak? Daerah itu harus disadarkan bahwa mereka itu harus memikirkan masa depan dari daerah. Bukan tahun ini aja dan selama Kan sekarang sebagai investor ya, mereka kan bisa memikirkan saya kasarnya investasinya di Aceh atau saya misalnya investasi di Sulawesi misalnya, ya kan? Kalau perda-perda itu uh, menyulitkan, tidak akan ada investasi di daerah itu. Kalau tidak ada investasi, bagaimana dengan lapangan pekerjaan yang berlimpah itu? Demikian Direktur Agis Elektronik Bintoro Ciptowirjo. Saya Kiki Wijaya.